bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtariya laula an hadana Allah. wa ashadu an la ilaha illallah wahadahu lasyari kalah Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa sallama tasliman mazida wa baad Fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharr al-umuri muhdathatuhuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ikhwati fillah a'azaniallahu baik para hadirin jamaah masjid Raih Sipaganti Bandung baik ikhwan-ikhwannya yang sudah duduk dengan rapi dan sudah siap mendengarkan ataupun ibu-ibunya yang masih ribut masih ada yang ngobrol masih ada yang rumpi juga para pendengar Radio Jaya Bandung di mana saja Anda berada baik melalui radio di 14.6 AM ataupun melalui streaming Radio Jaya Bandung di mana saja Anda berada Para pemirsa melalui channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Raja Bandung, para pemirsa Surau TV, di mana saja anda berada, pendengar Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur dan Radio Riyadus Salihin Tasikmalaya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab asbabuz ziyadatil iman wanuksonihi atau sebab-sebab naiknya iman dan turunnya iman. Kita sudah membahas sebab-sebab naiknya iman dan juga sebagian dari sebab-sebab turunnya iman. Sebab-sebab turunnya imam, iman ada dua jenis Ada sebab internal Ada sebab eksternal Sebab internal ada empat Dan keempat-empatnya sudah kita terangkan Pertama karena kebodohan Yang kedua karena ghoflah, i'rad dan nisyan Ketiga Karena melakukan maksiat dan dosa-dosa Serta poin terakhir yang sudah kita bahas adalah An-Nafsul Ammarotubissu Nafsul ammarah Jiwa yang selalu Memerintahkan kepada keburukan Itu empat penyebab Eksternal dari turunnya iman itu semua sudah kita bahas. Sekarang kita masuki al-Asbabul Kharijiah atau penyebab eksternal, penyebab yang datang dari luar diri kita sendiri. Penyebab eksternal ada tiga yang kita bahas sekarang di sini. Tapi mungkin dalam kesempatan ini hanya memungkinkan dibahas yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga untuk hari Selasa yang akan datang. Penyebab eksternal yang pertama adalah syaitan laknatullahi alaih. Setan itu merupakan penyebab yang paling kuat yang datang dari luar yang berpengaruh besar terhadap penurunan iman kita. Setan itu musuh yang paling nyata bagi manusia. Dia selalu menunggu kesempatan mencari kesempatan dalam kesempitan. Setan itu tidak memiliki cita-cita dan tujuan lain dalam hidupnya, kecuali untuk menggoncangkan iman di dalam dada orang-orang mukmin, melemahkannya dan merusaknya. Siapa orang yang pasrah terhadap was-was yang dihembuskan oleh setan? Selalu mengikuti bisikan syaitan Tidak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla Dari godaan syaitan Tidak membentengi dirinya dari godaan syaitan Maka akan melemahlah imannya Akan bergurak, berkuranglah imannya Kadang-kadang Imannya tercabut seluruhnya tanpa sisa Semua itu sangat tergantung dari kadar respon seorang muslim terhadap hasutan dan bisikan setan. Semakin diikuti, semakin berbahaya. Setengah diikuti, setengah berbahaya. Jadi semakin besar kadar ketaatan seorang muslim terhadap godaan setan Semakin besar juga kadar berkurangnya iman dari dirinya. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita dengan penekanan yang sangat-sangat kuat, hati-hati. Juga menjelaskan bahaya, menjelaskan akibat yang buruk yang akan dialami oleh para pengikut setan juga sudah mengingatkan bahwa setan itu musuh yang sebenarnya bagi seorang mukmin dan memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan setan itu sebagai musuh bukan sebagai kawan bukan sebagai partner maka kalau menjadikan setan sebagai musuh lalu dianggap Diperlakukan seperti perlakuan kepada musuh Dia akan selamat Dia akan selamat dari setan Selamat dari bisikannya Hasutannya, gangguannya, godaannya Dan seterusnya Ada banyak ayat di dalam Al-Quran Yang menerangkan hal itu Pertama coba lihat An-Nur ayat 21 Allah berfirman Ya ayuhal ladhina amanu La tat tabi'u khutuatis syaitan Wa mayyat Wa mayyat tabi' khutuatis syaitan Fa innahu ya'muru bil fahsyai wal mungkar Hai hey orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Siapa yang mengikuti langkah syaitan Maka sesungguhnya Setan akan memerintahkan orang tersebut untuk melakukan fahsyah dan mungkar. Ini ayat yang pertama dari Allah Azza Wajalla yang berisi larangan. Larangan apa? Larangan mengikuti langkah setan. Adapun makna mengikuti langkah syaitan dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab yang kemarin kita bahas tapi pembahasannya belum sampai pada poin ini Ighasatul Lahafan Ighasatul Lahafan ini berbicara di bab awal tentang persiapan hati dan jiwa kita untuk menghadapi godaan setan nanti dibersihkan dulu dari kotoran, dibentengi dengan zikir, dengan ayat Al-Qur'an, dengan ilmu, dengan tauhid. Nah, baru pas membahas tipu daya setan, seluruh persiapan kita sudah maksimal. Di dalam kitab tersebut Al imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menerangkan makna mengikuti langkah-langkah setan. Beliau berkata, mengikuti langkah setan ada banyak bentuk. Yang pertama adalah mengikuti hasutan atau bisikan. Atau yang disebut dengan sebutan waswas. -was. Imam Al-Qurtubi Rahimahullah dalam kitab At-Taqdirah menerangkan bahawa waswas -was itu adalah bisikan dari syaitan yang isi bisikannya langsung muncul di dalam hati tanpa terdengar ada suara di telinga, langsung aja muncul keinginan untuk berbuat buruk, fikiran yang Jelek, Baik fikiran ini berupa rencana untuk melakukan sebuah keburukan, dosa, maksiat Ataupun sebuah pemikiran atau pemahaman yang sesat Seperti umpamanya Nabi Selesa menjelaskan Syaitan akan memunculkan pertanyaan dalam dirimu dari mana kamu berasal kita mikir dan ngejawab sendiri kita dari orang tua kita, orang tua kita dari nenek kakek kita, buyut kita terus sampai ke Adam. Sampai di sana benar. Lalu dari mana Adam berasal? Siapa yang menciptakan Adam? Allah Subhanahu wa taala. Sampai sana juga benar. Lalu setan terus menuntun pikiran orang ini siapa yang menciptakan Allah. Nah ini sudah berbahaya. Kalau sampai kepada taraf itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taubatlah kamu kepada Allah dari godaan setan. Katakan Allahu Akbar. Lalu palingkan pikiranmu kepada yang masalah yang lain. Ini salah satu contoh was-was dari setan yang menuntun manusia untuk berpikir Diawali dengan poin yang benar tapi diakhiri atau dijuruskan kepada pemahaman yang sesat, keliru dan yang sejenisnya Adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul bersumber dari otak, dari akal, fikiran manusia, yang kemudian melahirkan pertanyaan yang bisa merusak akidah, merusak akidah, itu juga termasuk was was setan. Seperti ini ada muncul satu wacana di kalangan para mahasiswa yang mendalami filsafat, muncul pertanyaan pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu. Pertanyaan ini gak bisa dijawab karena pertanyaannya yang salah. Siapapun yang disodori pertanyaan ini gak akan bisa jawab. Tapi ini pertanyaan dilontarkan sekedar untuk mengguncangkan akidah kaum muslimin. Dia menyatakan Allah Maha Kuasa gak? Ya ada gak sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Tidak ada ya semua bisa dilakukan oleh Allah. Sampai di sini benar nggak? Benar. Muncul pertanyaan, bisa nggak Allah menciptakan sebuah buah tu besar, saking besarnya Allah sendiri nggak bisa ngangkat. Coba bagaimana jawabnya? Dijawab, ya bisa. Berarti Allah lemah karena nggak bisa ngangkat batu itu. Kalau dijawab bisa dong, ya. Eh, kalau dia tidak bisa Allah tidak bisa berarti lemah juga ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah ini pertanyaan muncul sebagai buah dari waswas setan la'natullahi alai ini pelanggaran dari ayat wala tattabi'u khutwatisyaitan innahu lakum aduwwubin oleh karena itulah maka Mengikuti langkah setan, yang pertama adalah mengikuti bisikan. Tahu ini buruk, tahu ini jelek, tahu ini berbahaya, tapi terus diikuti. Jadi mengikuti bisikan setan ini, mengikuti bisikan yang mengajak kepada keburukan. Mengajak juga kepada pemikiran yang sesat, yang merusak akidah kita. Kedua mengikuti langkah setan Mencakup juga mengikuti Kebiasaan-kebiasaan buruk setan Atau yang disebut dengan sebutan Sunnah syaitaniyah Seperti umpamanya Adanya rasa hiqad Dengki Iri Hasad Itu karakter khas iblis Selanatullahi alaih hasan kepada adam alaihi salatu wasalam seperti juga kebiasaan setan di dalam makan di dalam minum di dalam hal cara duduk di dalam hal cara tidur dan seterusnya setan suka makan suka minum iya pakai tangan kiri mereka Nabi saw menyatakan, لا تشرب بسم الله فإن الشيطان يشرب بسم الله. Janganlah kalian minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan minum dengan tangan kiri. Ada enggak di kalangan manusia kaum muslimin yang makan dan minum pakai tangan kiri? Ada banyak. Ada enggak ikhwan dan ahwat yang suka ngaji tapi makan minum pasti pakai tangan kiri? Ada ya. Mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau satu dua, mungkin ada. Gerubah itu adalah kebiasaan setan laknatullahialai. Ada enggak cara duduk setan yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya ada. Cara tidur setan ya ada. Kedua tangan ini ya dikepalkan di dada kemudian uh, uh, uh, tidur dalam keadaan dalam posisi tengkurap itu termasuk cara tidur setan. Kita enggak boleh ikuti itu. Ya, makanlah dan minumlah pakai tangan kanan. Duduklah dengan cara duduk yang menghindari cara duduk setan, juga tidur dan yang lain-lain. Mengikuti setan nah mengikuti kebiasaan setan di dalam bermuamalah dalam melakukan aktivitas keseharian dia. Jadi mengikuti setan artinya mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk dia. Maka wajib untuk kita jauhi ketiganya mengikuti setan, mengikuti langkah-langkah setan, ya. Juga mencakup melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh setan, yang membuat setan itu tertawa, senang, gembira, bahagia walaupun dia sendiri tidak melakukan itu. Jelas semua perbuatan dosa, maksiat, penyimpangan, kekeliruan, kesalahan itu membuat setan ini senang tertawa, walaupun mereka sendiri tidak berbuat apa yang kita perbuat tersebut. Nah, termasuk apabila kita apa namanya hei, hei, hei, menguap. Hmm. Kalau menguap, kalau hei, jangan sampai timbul suara, uh, gitu ya. Maka setan tertawa. Kenapa setan tertawa? Ya minimal dia senang. Jangan membuat musuh kita senang, buat musuh kita nangis. Jadi tahan diri kita. Walaupun, walaupun. Sebagian ulama menyatakan tidak berdosa apabila kita he'ai menguap itu sampai mengeluarkan suara he'ah. Tapi minimal memberikan kesenangan kepada musuh nyata kita. Tahan jangan sampai bersuara. ya Itu diantara mengikuti langkah-langkah syetan. Yaitu melakukan perbuatan yang membuat setan itu bisa senang. Ya, dan poin yang berikutnya mengikuti langkah setan adalah meniayakan kesempatan untuk membuat setan sedih, murka, bahkan kecewa. Kalau kita mengetahui ada sebuah perbuatan yang membuat si setan itu takut, yang membuat si setan itu nangis, yang membuat si setan itu murka, lakukan. Dalam hal itu ada nilai ibadah, ada pahala dari Allah Azza wa Jalla. Adakah perkara atau amalan atau perbuatan yang membuat setan ini takut, setan itu menangis? Ya ada. Jelas yang membuat setan itu takut dan seterusnya. Kita berdikir, kita baca Al-Quran, kita bertauhid, kita ibadah, kita beramal soleh yang membuat mereka sedih dan murka. Ah, salah satu yang bisa membuat setan menangis adalah Lakukan sujud tilawah ketika kita membaca ayat sajdah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Setan itu bisa menangis karena hal itu. Sebagaimana penjelasan dari Nabi s.a.w. apabila seorang hamba membaca ayat sajrah, lalu dia sujud, setan melihat, lalu menangis. Lalu mereka berkata, Allah memerintahkan aku sujud tapi aku enggan. Lalu dia murka kepadaku dan menjanjikan neraka kepadaku. Lalu kata masih kata setan. Setan menyuruh orang itu sujud. Lalu dia bersujud. Allah ridha dan Allah janjikan surga baginya. Jadi sujudnya kita, kita ketika menemukan ayat sajrah mengingatkan syaitan akan kedurhakaan pokok yang dahulu dia lakukan kepada Allah. Tidak mau sujud, walaupun sujudnya bukan kepada Allah tapi kepada Adam dan sujudnya bukan sujud ibadah tapi sujud menghormat. Yang syariat pada saat itu dibolehkan bersujud dengan cara menghormat. Di zaman Nabi Adam. Dan itu dilakukan oleh para malaikat. Dilakukan juga ya oleh umat-umat terdahulu sebelum kita. Nabi Yusuf dan saudaranya sujud kepada Nabi Ya'qub ayahnya. Saudara-saudaranya sujud juga kepada Yusuf. Sebagai penguasa saat itu. Itu dibolehkan untuk syariat yang berlaku di zaman itu. Adapun di zaman Nabi Muhammad SAW dilarang kita menghormat dengan cara bersujud, walaupun sujudnya bukan sujud ibadah, tapi sujudnya menghormat, rukunya menghormat, maka tidak boleh. Walaupun dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang wajib dimuliakannya, seperti istri kepada suami. Tidak ada manusia yang paling harus dimuliakan, diagungkan, di oleh seorang wanita selain suaminya melebihi bakti dia kepada orang tuanya. Nabi saw menyatakan laukun tu amiron ahadan ayas judali la amartul marata antas judali zauziha li admi hakhi alaiha. Janniyaku berhak. Memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya saking besarnya hak suami atas diri istrinya. Andai dibolehkan, tapi karena enggak boleh maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, tidak boleh. Siapa manusia yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah maka dia musyrik. Siapa seseorang yang sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat bukan ibadah Maka dia maksiat Tidak syirik Tidak menjadi musyrik Tapi tetap terlarang Dan terlarangnya hanya sampai kepada taraf maksiat Bila tidak ada niat mengagungkan orang yang disujudinya Adapun membungkukan badan baik ruku atau sujud tapi bukan dengan niat ibadah, bukan dengan niat menghormat. Tapi karena ada hajah, ada keperluan, maka tidak apa-apa. Seperti umpamanya seorang uh, anak, ibunya duduk di atas kursi lalu jatuhlah koin ke kolong kursi itu nyuruh anaknya tolong ambilin tuh koin si anak untuk ngambil koin di bawah kursi itu harus sampai sujud ya posisinya seperti itu kenapa dia sujud? apakah menyembah ibunya? bukan apakah menghormati ibu dengan cara sujud? bukan, kenapa gitu dododongkoan gitu sampai nonggeng Karena tidak bisa dilakukan kecil dengan cara seperti itu untuk ngambil koin tersebut Itu boleh gak apa-apa Seorang anak, anak kecil bukan anak gede Celananya melorot Oleh ibunya kemudian diangsrodkin Nama diangsrodkin deh Di, diangsrodkan <laughs> di dinaikan celananya untuk menaikannya si ibu harus ruku ya harus dongkok boleh boleh enggak apa-apa itu ada hajat ada keperluan atau si anak mau membuka sepatu atau pakai kaos kaki pakai sepatu dan dia belum bisa didudukkan di atas kursi lalu ibunya Berlutut di hadapan anaknya untuk memakaikan sepatu. Boleh gak berlutut seperti itu? Boleh karena ada hajah ada keperluan. Bukan untuk menyembah, bukan untuk apa? Bukan untuk menghormati, tapi untuk keperluan tertentu yang harus dilakukan. Jadi ada tiga jenis sujud ataupun ruku. Pertama dalam rangka ibadah haram dilakukan kepada sesama makhluk. Kedua, dalam rangka menghormat juga haram. Tapi keharamannya lebih ringan daripada yang tadi. Yang ketiga, ruku atau sujud. Karena ada hajah, ada keperluan. Bukan karena ibadah, bukan karena menghormat. Maka itu dibolehkan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran. Dalam ee, keadaan bagaimanapun. Lalu menemukan ayat sajrah. Maka sujudlah. Itu akan membuat syaitan. Menangis Itulah beberapa jenis atau makna mengikuti langkah-langkah setan. Penjelasan lanjutan dari hal tersebut bagaimana tipu daya setan, Nanti akan kita bahas dalam daurah Ramadan yang akan datang Lanjutan dari materi kemarin ya Yang berminat boleh daftar dari sekarang Masih <tusuk> lama dalam surah Fatir ayat yang ke-6 Allah berfirman Innasyaitana lakum 'aduw fattakhiduhu 'aduw Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu maka jadikan dia sebagai musuh Jangan jadi kawan Dengan cara mempelajari sihir atau perdukunan Atau sulap-sulap yang memang membutuhkan bantuan jin Maka tidak boleh Melanggar ayat ini Jadikan dia sebagai musuh Perlakukan dia sebagai musuh Innam ayat uhisbahuliyakun min ashabi sair hanyalah setan itu mengajak kroniknya, konsolnya, golongannya agar menjadi penghuni neraka sair. Ini ayat. Ini ayat jangan dibantah dengan logika dan perasaan dengan mengatakan, tapi jin yang nolong saya ini baik loh, tidak memusuhi saya. <tid> Malah ingin mengajak bersahabat saling tolong menolong dengan saya Maka jadi boleh Kata Allah jangan itu musuh yang nyata bagimu Jadikan dia, perlakukan dia sebagai musuh Jangan dibantah tapi jin yang ini tuh baik loh Kata Allah jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin Tapi yang ini mah jujur dan tidak korupsi loh Sama dengan kayak begitu tuh ini mah baik, ini mah bagger, ini mah bersahabat dengan kita. Ingat, ingat, ingat. Bahawa baggernya setan itu strategi dia untuk menjurumuskan kita ke dalam neraka syir. Cara setan memusuhi kita bukan ingin menyakiti kita sesaat di dunia dengan cara kita dipukuli babak belur, enggak ada yang mukulin saya tiba-tiba benjut-benjut gitu ya, ditakis sese itu ya, mah. Enggak kelihatan. Tapi enggak begitu. Itu mah hanya sesaat, sementara di dunia sakitnya, menderitanya, tapi di akhirat nanti selamat. Setan tidak mau Memberikan penderitaan yang sementara kepada manusia. Hanya di dunia. Tapi nanti di akhirat sekarang, di mplek-mplek dahulu. Di apa namanya? Di gadang-gadang dahulu. Ya dipuji-puji. Dibaikin-baikin. Biar nanti dia terjerumus ke dalam penderitaan yang abadi. Ihwan Rafat. Maju-maju-maju. Eh ahwat, ya Iwan mundur lagi. <SILENCIO> ahwat ahwat sudah penuh di belakang, kasihan sudah telat, tidak ada tempat lagi. Kasih tempat ahwat maju ke depan ya. Jadi perlakukan dia sebagai musuh. Karena apa? Innama ia nuzbahuliyakun min ashabisair syaitan itu hanyalah akan mengajak mencermuskan pengikutnya ke dalam neraka syair. Baiknya syaitan taktik, strategi, bujukan agar kita masuk ke dalam jebakannya lalu digiring untuk dihempaskan ke dalam neraka syair. Itu penderitaan yang abadi. Yang kedahsyatan siksaannya tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di alam dunia ini. Bagaimana caranya setan mengajak atau menjurumuskan pengikutnya ke dalam neraka ser? Diperintahkannya untuk berbuat fahsya dan munkar. Allah tadi menyatakan dalam surah An-Nur 21, "Fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar" karena sungguhnya setan itu merintahkan kepada fahsya dan munkar. Keciji dan mungkar menyuruhnya tidak terdengar suara, menyuruhnya dengan cara waswas tadiya dibisikan, yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati, dalam fikiran untuk melakukan sebuah keburukan. Lalu lahirlah fasha, lahirlah mungkar dari hal tersebut. Keciji dan kemungkaran adalah Salah satu di antara batu loncatan setan untuk menjurmuskan manusia ke dalam neraka syair Kalau sudah fasya sudah mungkar Maka kalau mati dalam keadaan demikian dan tidak sempat tobat sebelum matinya Dia akan menjadi penghuni neraka syair dalam Surah Yusuf ayat yang kelima, Allah pun menyatakan Inna syaitona lil insani adu mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Salah satu di antara strategi syaitan adalah membuat manusia lupa. Sebagaimana surah Al-Mujadilah ayat yang ke-9 Allah berfirman Istahwa da'alaihimusyaiton fansaahu zikrullah Ulaika hizbus syaiton ala innahizbus syaitani humul khasirun Mereka dikuasai oleh syaitan lalu syaitan membuat mereka lupa terhadap zikrullah jadi orang yang sudah dikuasai dikuasai setan mereka lupa terhadap zikrullah. Ada dua jenis lupa. Lupa yang pertama lupa yang nilai bahayanya tidak seberapa. Kadang-kadang tidak berbahaya. Walaupun kadang-kadang berbahaya. Yaitu dilupakannya manusia dari perkara-perkara kebaikan. Atau dari perkara-perkara mubah. Tapi perkara mubah yang dilupakan ini bisa menimbulkan masalah. Bisa membuat orang itu sedih. Kecewa. Atau bisa membuat orang itu mengalami kerugian secara duniawi Yang kerugian ini menyebabkan dia risau dan galau Resah dan gelisah Sedih dan berduka Seperti umpamanya Seseorang yang dilupakan terhadap urusan dunia Seorang mahasiswa umpamanya Dari kemarin malam sudah membuat tugas dari dosennya Paper, resume, buku atau apapun Sudah sudah di print out gitu ya Sudah dicetak, sudah dijilid Berangkat ke kampus Ternyata lupa itu tugasnya tidak dibawa Padahal deadline-nya hari itu Sudah sampai ke kampus Sudah mau belajar Aduh lupa itu tadi di atas meja sudah dibaca dulu, takut ditanya isinya. Sudah siap isinya juga. Ternyata tidak dibawa. Sedih tidak dia? Sedih. Kecewa tidak? Kecewa dia. Siapa yang membuat dia lupa? Ya, syaitan. La'adatullahi alaih. Ya. Atau lupa dari kebaikan. Seperti lupa di dalam sholat. Lupa jumlah rakaat, Lupa tidak duduk tahiyat. Awal, lupa kelebihan atau kekurangan, rokaat, kemudian salam, dan seterusnya. Ini lupa dari kebaikan, walaupun lupa dari kebaikan itu tidak mazharat. Karena apa? Karena kita memiliki syariat sujud sahwi setelahnya. Dia menjadi tertutupi kesalahan dan kekurangannya dan tidak dianggap berdosa. Dan lupa seperti ini pun pernah dilakukan atau teralami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian melahirkan syariat sujud sahwi. Pernah Nabi Musa Alaihissalam berangkat mengendarai perahu ke lautan untuk bertemu dengan Nabi siapa? Hildir. Dia ditemani oleh seseorang nama Yusya bin Nun. Ketika Nabiullah Musa alaih salatu wa Merasakan kantuk. Beliau tidur. Sebelum tidurnya itu memberikan. Petunjuk. Kamu ikuti tuh ikan ini. Ikan di depan kamu. Dia akan mengarahkan kita ke tempat yang dituju. Lalu Nabi Musa. Kemudian tidur. Yusya bin Nun lupa memperhatikan ikan itu. Seika ikan-ikan itu entah kemana dia jalan, entah kemana sudah jauh. Ketika Nabiullah Musa bangun, sudah sampai di mana kita. Mana ikan itu ternyata tidak ada. Kata Yusya bin Nun, saya lupa. Dan tidak ada yang melupakan saya kecuali syetan. Setan sengaja membuat Yusha bin Nun Lupa agar Menghalang-halangi pertemuan Nabi Musa dengan Hidir Atas perintah Allah SWT mereka bertemu Ini menghalangi manusia dari kebaikan dengan cara dilupakan Menimbulkan madarat, Mek madarat sementara Untuk menimbulkan keputusasaan minimal kesedihan Dan orang ketika sudah sedih lebih gampang untuk digoda oleh syaitan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Innaman najwa minas syaitan liyahzunan ladhina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari syaitan. Untuk membuat orang-orang yang beriman menjadi sedih. Sedih adalah salah satu target Setan di dalam menggoda manusia Karena ketika sedih Kesedihan itu akan menimbulkan banyak madarat Kalau sedih dia tidak semangat lagi Kalau sedih dia tidak bisa konsentrasi lagi dalam ibadah Kalau sedih dia tidak produktif lagi Keinginannya ngelamun Mau berbuat apapun tidak semangat Bagi orang yang tipis iman Apalagi yang gak ada iman Ketika sedih lebih mudah untuk dihasut Yuk kita hiburan Teler saja untuk melupakan Masalah ini sementara Yuk kita kedukun tuh Ada kangjeng anu tuh katanya Bisa menggandakan kesedihan <tuh> <tuh> bisa itu digoda dengan cara seperti itu ya. jadi inilah lupa yang pertama dan ini merugikan walaupun tidak seberapa bahaya walaupun bagi orang tertentu sangat berbahaya nah lupa yang kedua ini yang jauh lebih berbahaya Yaitu melupakan manusia dari tujuan utama diciptakannya mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah? Ibadah. Allah berfirman wa ma khalaqtul jinnah wal insah illa li'abudun. Tidaklah aku ciptakan dan manusia kesulanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan pokok. Lalu setan melupakan manusia dari tujuan pokok ini. Dan fokus ikhtiar perjuangan manusia hanya kepada dunia. Lupa akan akhirat. Lupa akan tempat kembali yang abadi kelak. Jadi konsep seorang muslim akan menjadikan seluruh bidang kehidupan yang ditekuti, ditekuninya di dunia sebagai ladang untuk menumpuk keuntungan di akhirat agar bahagia di akhirat ini agar jadi pahala di bidang ekonomi seluruh uang, kekayaan dipakai sebagai bekal agar bisa bahagia di akhirat keluar zakatnya, keluar infaknya Keluar sodakonya. Keluar semua yang Allah sukai dari hartanya. Agar menjadi pahala yang abadi di akhirat ketika seseorang diberi kekuasaan dia akan gunakan kekuasaannya tersebut, untuk apa? untuk menjadi bekal agar bias bisa bahagia di akhirat ditegakkannya keadilan dibelanya orang-orang yang lemah diberantasnya segala macam orang-orang yang menyimpang dari aturan, dari hukum yang ada, dari prinsip-prinsip keadilan itu jadi ibadah bagi orang-orang yang diberikan kekuasaan seperti itu semua apapun yang kita miliki, itu modal untuk bisa bahagia di akhirat maka kalau prinsip hidup seorang muslim demikian agama ini akan selalu dibawa-bawa kemanapun, bidang apapun ketika dagang agama dibawa maka gak akan mengurangi timbangan ketika menimbang tidak akan menyembunyikan cacat barang ketika barangnya mau dijual dan ada cacatnya tidak akan bersumpah palsu Tidak akan ada dusta tidak akan ada tipu menipu karena dia tahu adanya sedikit ketidakjujuran murka Allah dosa, mengurangi pahala dan ini membahayakan kehidupan dia di akhirat dagang bagi dia bukan sekedar untung rugi tapi juga dosa atau pahala murka Allah atau ridho Allah surga ataukah neraka itu yang menjadi bayangan di dalam benaknya Ketika dia bekerja di kantor, juga begitu. Ketika dia bekerja di e, lapangan, juga begitu. Prinsipnya bagaimana caranya agar yang saya lakukan ini bisa memberikan keuntungan di akhirat. Bukan sekedar di dunia. Kalau agama dibawa-bawa ke setiap lapangan kehidupan, maka tidak akan ada korupsi, tidak akan ada pengkhianatan, Tipu menipu, tidak akan ada kelalaian, tidak akan ada kezoliman, karena agama menjadi landasan pokok dalam seluruh tindakan dia maka kalau ada orang yang menyatakan jangan kait-kaitkan perkara ini dengan agama akibatnya ketika dia menekuni bidang dia tanpa agama dia bisa korupsi dia bisa mencuri dia bisa berbuat dolim. Dia berbis, bu, bisa berbuat apa saja untuk menguntungkan dirinya. Kalau agama tidak dipakai. Jadi orang yang mengatakan jangan kaitkan ini dengan agama. Jangan pakai agama ke sini. Jangan bawa-bawa agama, -agama ke sini. Dia memahami agama secara parsial. Hanya sebagian kecil. Hanya di bidang tertentu agama dipakai. Di Mesir dia agama dipakai. Di luar Mesir sudah tidak ada lagi agama dalam dirinya. Orang yang seperti ini, apa namanya itu? Sekuler ya? Sekuler itu orang. Memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan di luar agama. Agama wajib dipakai dibawa ke pasar, wajib dibawa ke kantor, wajib dibawa ketika berpolitik, wajib dibawa ketika memilih presiden, atau gubernur, atau wali kota, atau, atau tingkat desa, tingkat RT juga. Pakai agama di sana tuh. Agama kita ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. KWC ke juga agama dipakai. Mana bagian agama yang dipakai ketika kwc? Ke Ada doa ketika masuk dan keluar. Ada adab ketika masuk, didahulukan kaki yang kiri. Enggak boleh yang kanan atau cabrek. Begitu enggak boleh. Cabrek itu dua-duanya loncat bareng. Gitu ya Di dalam WC nya gak boleh Menghadap membelakangi kiblat Gak ngomong, jangan ngaji juga disana Muroja Al-Quran di WC sambil ngeden gak boleh Agama wajib dipakai ke WC Agama wajib dipakai ke pasar kemanapun Agama menjadi landasan Dari semua tindakan dan amal perbuatan kita Baru aman Adanya korupsi, adanya pengkhianatan, adanya kezaliman, Karena agama tidak dibawa ke ranah tersebut Oleh karena itulah Maka dilihat dari hal ini setan sukses Di dalam melupakan manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya Dia hanya mengejar dunia Dengan melupakan akhirat Ini yang disebut dengan Lupa secara global, secara umum Maknanya lupa akan tujuan hidup dia di dunia ini Kata Allah SWT, syaitan Mereka itulah golongan syaitan Mereka itulah partai syaitan Istilah partai syaitan ini Al-Quran Hizbus syaitan Hizb itu apa? Partai, golongan. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitanihumul khasir. Dan ingatlah. Partai syaitan atau golongan syaitan itulah yang pasti akan rugi. Itulah dua jenis kelupaan. Semoga Allah SWT tidak melupakan kita. Dari tujuan hidup pokok kita di alam dunia. Yaitu untuk apa? Untuk ibadah. Berkata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah Falwajibu wajib 'alal aqil ay yakhuza hadarahu min hadzal 'aduw alladhi qad abana 'adawatahu min zamani Adam alayhi as-salatu wassalam wa qad badala umrahu wa nafsahu fi fasadi ahwali bani Adam wa qad amara Allahu ta'ala bilhadar minhu Fadqar jumla min hadi nusoth, thummaqal wa fil Qur'an fi hada kathir. Yang wajib bagi orang yang berakal adalah waspada terhadap musuh yang secara terang terangan telah menyatakan permusuhannya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan telah all out telah mengeluarkan seluruh kemampuannya, umurnya dirinya, dalam merusak keadaan kehidupan Bani Adam setan ini dalam menggoda manusia itu profesional, tidak, amarat, tidak amatiran tidak asal-asalan tidak ala kadarnya tidak malas-malasan tapi ulat leken nikrah bari barijeng keke itu ulet namanya. Satu strategi tidak berhasil, dia ambil strategi yang kedua. Kedua tidak berhasil, ada lagi ketiga. Ada banyak rencana dan strategi yang beragam. Yang dilakukan dan siapkan oleh setan untuk menggoda manusia. Ulet mereka itu. Jadi mereka itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Menghabiskan seluruh waktu hidupnya. Untuk menggoda manusia merusak kehidupan mereka, maka Allah telah memerintahkan agar kita waspada. Wanti-wanti dari hal itu. Lalu di akhir penjelasan tentang poin ini berkata Al Imam Ibn Qayyim di dalam Al Qur'an, wanti-wanti perintah untuk waspada dari Allah seperti ini sangat-sangat-sangat banyak. Itu dijelaskan dalam kitab Talbis Iblis, ya tipu daya iblis. Berkata al Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah dalam sebuah kitab yang berjudul Dhammul Waswas Tercelaknya Waswas. -was. Amma ba'du. Kata beliau adapun setelah itu. Fa inna Allah subhanahu ja'ala as-syaithana aduwan lil insan Ya'uddu lahu as-siratal mustaqim. Wa yatihim min kulli jihatin wa sabilin Kama akhbar Allah Ta'ala anhu Anahu qala laaqudanna lahum sirataka al-mustaqim Thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa'an aymanihim wa'an shamailihim Wa la tajidu aqtharahum shakirin Wahadharanallahu عز وجل من متابعته وعمرنا بمعاداته ومخالفته فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدون فاتخذوه عدوا وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وأخبروا بما صنع بأبوينا tahdhiran lana min ta'atihi wa qat'an li waqit lil udri fi mutabaatihi wa amarna Allah azwaja la fit bit tibai sirati mustaqim Kata al imam abu muhammad al maqdisi amma ba'd adapun setelah itu maka sungguhnya Allah telah menjadikan Syaitan sebagai musuh bagi manusia dia duduk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Jadi kalau ada orang sedang menempuh menelusuri jalan yang lurus. Setan duduk di tengah jalan itu untuk menghalangi manusia lalu membelokkan. Jangan heran kalau ada ikhwan dan awat rajin ngaji. Jalan yang lurus apa bengkok? Lurus. Tergoda. Karena ada setan duduk di tengah jalan. Untuk apa, ah, apapun yang bisa dilakukan oleh setan Tidak bisa meraih tujuan maksimal Maka di bawahnya Tujuan yang di bawahnya Terus sampai kepada tujuan minimal Tujuan utama dihalangi orang-orang Jangan ngaji, jangan ngaji, jangan ngaji Sudah berangkat dari rumah Di tengah jalan mikir Akhirnya ke mua Jalan-jalan Tadinya mau ke masjid Akhirnya ke tempat lain ada yang seperti itu? Mungkin ada Kalau tidak terhalang oleh itu Ya sudah dibiarkan tapi didampingin Nanti pas ngajinya Ngobrol ya Biar ustadnya kesal. Ada untungnya gak bagi setan Kalau ustadnya kesel ada Ustad kalau kesel ngomel-ngomel dulu 10 menit Berhenti dulu dari menjelaskan ilmu Tuh si ibu mengobrol pikas sebelum pisan Dan seterusnya Ngomelnya 5 menit. 5 menit ilmu hilang tuh. Atau tidak ngobrol, tidak ribut, sudah. Mending bikin status dulu sebelum mengajinya Ya, ikut kajian Ustaz Fulan di masjid anu dengan tema anu lucu loh. Dah. Dimatikan anunya, apa namanya? Ringtunnya tapi vibrasinya hidup. Lagi asik-asik dengan nonton dilihat. Uh, ada komen satu masuk. Itu kitabnya apa? Uh. Apa ah dijawab. Terus akhirnya setting selama ngaji, ya. Ada yang begitu mungkin ada. Kalau hewan enggak saya lihat. Ada tapi enggak kelihatan. Wahai alam, awat aman, karena enggak kelihatan. Pownya setan duduk di sana. La, nah, mereka duduk dari jalan Syar'atul Mustaqim dan mendatangi manusia dari segala arah dan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surah Al Araf ayat 16 dan 17 setan berkata la aqudanna lahum siratal mustaqim lihat ada huruf la dan ada huruf nun tadinya qa'ada yaqudu apa arti kau ada? sama dengan jalasa duduk qa'ada yaqudu untuk ana jadi aqudu masuk huruf la la aqudu masuk nun tawqid taqilah di akhirnya la'akudanna la dan nun di sana itu maknanya penekanan kepastian kesungguh-sungguhan tidak asal-asalan loh saya benar-benar akan duduk tuh di tengah jalan yang lurus yang mereka lalui untuk saya halangi La la'akudanna lahum sirotokal mustaqim aku akan duduk-duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus yang lurus summa la'atiyannahum coba bayangkan kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka asalnya ati ata yaati untuk anak, jadi ati masuklah laati masuk nun laatiyanna laatiyannahum aku benar-benar sungguh-sungguh tidak akan asal-asalan mendatangi mereka Mimba ini dari depan mereka, wa min Khalvim dari belakang mereka, wa an Aimanim dari kanan mereka, wa an Shamilim dari kiri mereka. Walla ta jidu syakirin. Engkau tidak akan mendapati sebagian besar mereka itu bersyukur. Sebagian besar mereka kufur, tidak bersyukur kepada Allah wazawajallah. Akibat apa? Gangguan setan. Lihat, setan itu tidak hanya duduk menghalangi. Tapi juga aktif mendatangi. Dari seluruh arah. Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Maknanya dengan segala cara yang mereka akan bisa lakukan, mereka lakukan. Untuk menggoda manusia. Sehingga kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan inilah kesungguh-sungguhan setan. Setan sangat profesional. Di dalam menggoda kita, dalam menggoda manusia. Dan efek dari godaan itu menyebabkan iman kita menurun, melemah bahkan banyak yang hilang dari dirinya sama sekali. Menyebabkan mereka murtad dari agama Islam. Dan itu buah dari perjuangan syaitan laknatullah yang alaih. Allah pun telah mewanti-wanti kita untuk mengikuti syaitan dan memerintahkan kita memusuhi dan menyelisihi syaitan. Allah berfirman: Inna syaitona laku ma'dun fatakhduhu adua. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu maka jadikan dia sebagai musuh. Lalu Allah mewanti-wanti. Ya bani Adam, la yaftinan syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Hai bani Adam, jangan sampai syaitan memfitnah kalian sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Siapa Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena difitnah oleh syaitan. Makna difitnah adalah digoda. Makna difitnah adalah dijerumuskan ke dalam maksiat. Ada buku tu judulnya Al-Manhaj Shar'i fi Muajhatil Fitan. Manhaj Shar'i di dalam menghadapi fitnah-fitnah. Fitan jama dari fitnah bab awal dari buku itu membahas apa? Membahas makna fitnah. Fitnah itu lebih dari sepuluh makna. Fitnah bisa bermakna syirik. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Artinya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada Selain Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan Alfitna tu asyadu min al qatli. Walfitna tu asyadu min al qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sini adalah syirik, kufur dan syirik lebih besar fitnahnya daripada pembunuhan, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bukan fitnah dalam arti menjatuhkan orang, ya. Itu dianggap gede dosanya daripada dibanding membunuh. Bukan itu, tapi syirik. Salah satu mana fitnah adalah terjerumusnya ke dalam maksiat. Kedustaan, kemunafikan dan kemaksiatan. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Azza wa dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yunadunahum alam nakum maahu alam nakum maakum alam nakum maakum qalu bala walakin nakum fatantum anfusakum. Nanti ini berbicara tentang orang-orang munafik di akhirat. Orang munafik kan ketika di dunia bergaul bersama-sama orang mukmin yang soleh solihah, tapi mereka menyembunyikan sikap sifat hasad dengki dan seterusnya. Ketika di dunia orang-orang munafik bermaksiat. Di luar pengetahuan orang-orang mukmin, salah satu kemaksiatannya ya adanya hasad dengki kepada semamun ingin mencelakakan orang-orang mukmin. Di akhirat Allah membedakan. Ketika di akhirat orang-orang mukmin diberi cahaya yang terang benerang. Ada cahaya yang sebesar dirinya, ada cahaya yang sebesar uh, pohon kurma, lebih gede lagi berarti. Ada cahaya yang terang benerang. Menarangi jalan yang mereka lalui. Orang munafik, orang munafik, cahaya sebesar jempol, kadang-kadang nyala, kadang-kadang padam, sering kali padam. Melihat lampunya cuma ngetetet, cuma apa ngetetet, cuma kecil. Maka orang-orang munafik ingin nebeng Kepada cahaya orang-orang mukmin. Allah menyatakan Yaumataral mu'minina wal mu'minat Yas'anuruhum Baina aidihim Wabi aimanihim Engkau lihat nanti di akhirat orang-orang mukmin itu Dan mukminat mu'minat Yas'anuruhum Sahaya mereka itu terang benerang di depan mereka dan di kanan mereka. Ayat berikutnya: Yaum yaqoolul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanun zurna naktab isbil nuriqum. Qila rjuum Pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang mumin: Tunggu. Kami ikut nebeng kepada cahayamu. Mau nebeng tu, karena terang orang mukmin di akhirat. Kila warakum tapi dikatakan kamu kembali ke belakang. Falta misunura, cari cahayamu untuk dirimu sendiri. Jangan nebeng ke orang mukmin. Oleh orang mukmin diusir. Ayat berikutnya lagi. Yunadunahum orang munafik itu teriak tu. Alam nakum ma'akum bukankah kami dahulu bersama-sama kalian ketika di dunia Dijawab bala fatantum fastantum anfusakum tapi kalian dulu ketika di dunia memfitnah diri-diri kalian sendiri fatantum anfusakum Al Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala Ketika menafsirkan ayat ini menyatakan fatin tum ang fusakum mananya auqat tum ang fil maasi kalian waktu di dunia menjerumuskan diri diri kalian ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa-dosa, fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah terjerumusnya orang ke dalam dosa, ke dalam maksiat, ke dalam penyimpangan. Itu pernyataan Imam Ibnu Katsir juga Imam Al Baldawi bahawa salah satu di antara makna fitnah adalah terjerumusnya orang kelam dosa dan permusuhan. Dan inilah fitnah yang dimaksud dalam surah Al Araf 27 ya bani Adam la yaftinan nakumus syaiton kama akhrajab awi kumil jannah hey bani Adam jangan sampai kalian setan memfitnah kalian. Mafitna kalian, nanya jangan sampai setan menjurumuskan kalian ke dalam dosa dan maksiat. Kama akhroj abawi kemenajana sebagaimana setan dahulu telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Keluarnya Adam dan surga dari Adam dan Hawa dari surga, karena apa? Karena maksiat, bukan karena syirik. Apa kemaksiatannya? Melanggar larangan. Cuma satu larangan dilanggar, dan itu maksiat dan itu menyebabkan Adam yang tadinya berada di surga terusir dari surga, dikeluarkan dari surga hanya dengan satu kemaksiatan sementara orang banyak sekarang ribuan jutaan jenis kemaksiatan dilanggar, berharap ingin masuk surga hanya dengan satu kemaksiatan Adam terusir dari surga, kita dengan seabrek kemaksiatan Ingin masuk surga. Mungkin tidak. Mungkin nanti dengan tobat dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan putus asa. Loh iya, kowe. Adam hanya dengan satu maksiat diusir dari surga. Saya entah berapa juta maksiatnya. Ah, enggak ada harapan deh. Hopeless akhirnya. <tid> tidak ada apa? Tidak ada pengharapan bisa masuk surga. Akhirnya ya sudahlah. Pasrah aja, tidak ibadah. Salah. Ingat. Allah Ghafur Rahim. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Allah itu bager. Allah itu. Pokoknya tidak ada duanya di alam jagat raya ini. Jadi syaitan itu. Musuh yang nyata bagi manusia. Cita-citanya hanya satu. Merusak akidah. Meruntuhkan iman. Siapa orang yang membentengi diri dari setan dengan cara berzikir, dengan cara taawud atau melindungkan diri kepadanya, maka dia yang tidak membentengi diri itu akan menjadi penganut atau pengikut setan sawwala lahu fi'lal ma'si syaitan akan memudahkan dia untuk mengerjakan perbuatan maksiat wa yurjibuhu manahi syaitan akan memberikan motivasi kepada dia secara mudah untuk melakukan melanggar perkara-perkara yang dilarang jadi kenapa ada orang yang sangat enteng dan mudah dalam bermaksiat dalam bermaksiat tuh enggak mikir panjang. Walaupun harus mengeluarkan biaya yang gede, waktu yang lama, tenaga yang banyak, enggak pikir panjang, mudah saja. Tapi kalau mau melakukan kebaikan, duh susahnya minta ampun. Walaupun gratis, seperti ngaji begini, dipungut bayaran enggak? Enggak, ya. Gratis. Ya, mengeluarkan biaya ongkos angkot, beli bensin, parkir, tol bagi yang melewati tol. Iya, tapi di sininya gratis. Di sininya keringetan enggak? Enggak. Tidak sampai ngos-ngosan. Jangkel mah iya. Kan ada mah pengorbanan sedikit. Tapi berat. Walaupun enteng ringan tapi berat. Karena apa? Karena setan menghalangi. Sebaliknya kepada yang maksiat setan mendorong memberi spirit memberikan motivasi sawwalalahum wa setan itu akan memudahkan manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al Fawaid wa iyakan tumakkinasyaitana fi baiti afkarika wa iradatika Fainahu yufsiduh aalika fasadan yasumu tadarakuhu, walyulqi ilaika anwaal wasais walafkar almuddara, walyulhu binak wabila fikri fi ma yinfauka, wa anta al-ladhi antahu al-nafsiq bitemkinihi fi qalbiq Hati-hati kalian kata Imam Bimol Kaim, jangan sampai kalian menempatkan setan di rumah pemikiran dan cita-citamu, karena setan akan merusak hatimu dengan kerusakan yang susah untuk diperbaiki. Setan akan melontarkan kepadamu berbagai macam jenis was-was dan pikiran-pikiran yang berbahaya. Setan akan menghalangi antara kamu dengan berpikir perkara-perkara yang menfaat. Kamulah yang membantu setan untuk menghancurkan dirimu dengan cara menempatkan setan di dalam hati dan fikiranmu. Lalu setan menguasai hati dan fikiranmu untuk menghancurkan dirimu sendiri. Itu nasihat yang dikemukakan oleh Alimam. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Lalu beliau memberikan perumpamaan gambaran antara kita dengan setan. Kata beliau, wa idza Kalau engkau ingin ya memperoleh gambaran yang tepat tentang posisimu dan posisi setan adalah seperti seekor anjing yang sangat sangat sangat lapar. Di hadapan kamu, antara kamu dengan dia ada daging atau roti. Anjing suka roti enggak? Suka ya asal ada dagingnya di dalamnya. Kemudian setan itu ingin merebut, eh anjing itu ingin merebut makananmu. Dan kamu tidak bisa melawan karena dia lebih kuat. Walaupun senjata dia cuma satu apa Gigi ya Senjata kita banyak Tangan dua bisa mukul Tangan juga bisa mukul, bisa ngerues Bisa nyubit, bisa ngelitik Ada dua kaki bisa nendang Bisa ngejejek Beda ngejejek dengan nendang Beda lagi dengan nejeh Ada dua kaki kita Ada dua lutut kita Bisa dipakai senjata? Bisa. Ada dua sikut kita, dan senjata terakhir gigi kita juga ada bisa ngigit. Jadi kita senjatanya banyak tuh. Dua tangan dengan berbagai baga macam fungsi tadi bisa ngelitik, bisa nyubit, bisa nyolok, bisa mukul, ya. Dua sikut anjing cuma satu, tapi kita kalah ya. Nah. Wa anta tajzaruhu watasihu watasihu alai. Kamu mengusir dia dan berteriak, pergi kamu. Khusus kadang-kadang ambil batu di balerdok. Dia pergi enggak? Enggak. Karena dia sangat lapar dan menginginkan daging yang ada di tangan kita. Ya, itu setan, perumpamaan setan. Setan diusir bagaimanapun, tidak akan pergi dari kita. Ketika kita lempar situ anjing. Dia pergi sebentar, setelah dilemparannya meleset, datang lagi. Itulah syaitan. Apa makna dari perumpamaan ini? Dia ingin menjelaskan bahaya syaitan kepada manusia. Sebahaya anjing yang kelaparan akan merebut daging yang ada di hadapan kita, kecuali apabila kita ini berlindung kepada Allah Azza Wajalla dari keburukannya. Berdoa dengan doa-doa yang bermanfaat, berzikir dengan zikir-zikir yang penuh barokah, maka setan tidak akan bisa mendekati kita. Dia akan lari menjauh dari kita dan tetap akan kembali untuk mencari kesempatan yang berikutnya. Siapa orang yang enggan berzikir, berpaling dari zikir kepada Allah, <tuh> setan akan selalu menempel dirinya. Dan akan memudahkan orang itu di dalam bermaksiat dan panjang angan-angan sehingga mengurangi iman dan menghilangkannya. Allah berfirman dalam surah Zulquruf 36:37, Wa <tuh> mayyashu andikir Rahman, nuqaid lahu syaitanan, fahu lahu qarin, wa inna hum dan sesudah itu mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk ya, alangkah baiknya jika antara aku dan kamu ada Siapa orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, tidak mau zikir kepada Allah, kami lepaskan satu setan kepada orang itu dan setan akan menjadi kroni bagi dirinya. Setan akan menghalangi orang itu dari jalan Allah. Tapi mereka menyangka mereka memperoleh petunjuk dan berada di atas kebenaran. Merasa benar di atas kesalahan. Ya. Sehingga apabila datang mereka ini kepada kami nanti di akhirat. Barulah mereka berkata, celakaku, seandainya antara aku dengan kamu ada jarak sejauh antara timur dan barat. Jadi orang-orang pengikut setan di dunia di akhirat menyusah. Lalu berangan-angan seandainya antara aku dan kamu hey setan ketika di dunia itu jauh sejauh timur dan barat niscaya aku akan selamat. Tapi ternyata ketika di dunia setan nempel terus. Kenapa nempel terus? Tak ada benteng. Apa bentengnya? Zikrullah dan ketaatan kepada Allah Azza Wajalla. Inilah sebab pertama dari turunnya iman yaitu setan. Ya. Ya cukup sampai di sini saja dahulu. Nanti sebab kedua dan ketiga akan kita terangkan di hari Selasa yang akan datang. Waktu yang tersisa sekarang akan kita pakai untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz tadi surah Al-Mujadilah ayat 19 bukan 9. Saya ngomong 9 ya. Afan kalau begitu saya salah Di sini tertulisnya 19 Ketika melihat tadi ya oh 19 Rarasan 19 Keceletot ya Tapi syukuran ya sudah diingatkan Jangan ada lagi yang bertanya Ini sudah terlalu banyak pertanyaan Waktunya sedikit al Mujadilah di Layat 19 Yang menyatakan Setan menguasai mereka Lalu mereka melupakan Zikrullah Apakah setan juga menggoda seorang hamba yang sedih karena menyesali dosa-dosanya? Iya. Kalau ada orang berbuat dosa lalu sedih. Digoda enggak oleh setan? Iya. Agar kesedihannya, ya, diaplikasikan dalam bentuk yang keliru. Karena sedih terlalu banyak dosa, akhirnya dia malas ibadah. Akhirnya putus asa, karena besarnya dosa kayaknya enggak diampuni lagi lah. Akhirnya... Kepalang sudah tanggung, kagok borontok, belang enggus, gitu ya, kagok basuh jibregus. Apa artinya? Ya sudah terlanjur berbuat banyak dosa salah sekalian saja, Edan. Kayak gitulah, ya. Itu keliru, itu salah. Tapi kalau dia bersedih karena dosa-dosanya lalu tobat. lalu terdorong untuk melakukan. Ibadah lebih hebat daripada biasanya anti kepada dosa dan kemaksiatan itu bagus. Jadi ada dua jalan, dua respon ketika orang sedih terhadap dosanya. Jalan pertama yang benar yaitu berhenti total dari dosa dan dosa lain. Lalu aktif beribadah. Setiap ibadah dia nangis karena takut terhadap dosa-dosanya. Takut terhadap adab itu bagus. Ada lagi jalan lain yaitu karena dia Sedih atas dosanya, lalu putus asa, lalu bilang ah udah terlanjur, sudah kadung, lalu terus di dalam dosanya itu yang keliru. Tolong dijelasin tentang larangan sholat berjamaah secara estafet. Gak ada larangan. Maksud estafet itu mungkin ada yang masbuk beberapa orang gitu, 10 orang ya. Ketika Imam Salam yang masbuk ini berdiri lagi dan membuat jamaah baru melanjutkan. Ada lagi yang masbuk, ini Salam yang kedua berdiri lagi terus bikin jamaah lagi. Itu mungkin yang dimaksud jamaah secara estafet. Tidak ada larangan. Hukum yang seperti ini diiktilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan Seperti Syed bin Baz rahimahullahu ta'ala Shaluthaymin rahimahullahu ta'ala Membolehkan estafeta berjamaah Berjamaah secara estafet Berdasarkan keumuman hadis Salatul jamaati afdalu min salatil faddi bisab'in wa ishrin Bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Merakanya sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama lain menyatakan tidak boleh. Pertama karena tidak ada contoh. Yang kedua hadis tadi, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Itu hadis secara umum bukan kasus untuk estafeta berjamaah. Bahkan hadis yang ada menyatakan sunnahnya tidak estafet. Nabi s.a.w. pernah masbuk dengan sahabat yang lain waktu sholat subuh. Lihat, ibu-ibu mah pas jawab ngobrol tuh. Disanggahnya kalau tanya jawab itu sudah selesai ngaji. Dan ketika saya ngomongin mereka, mereka gak sadar. Terus saya ngobrol. Jadi lupa apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu dini hari disusul oleh orang karena di tempat lain ada perselisihan di kalangan para sahabat mau tawuran gitu. Kalau Nabi Sallam perangkat ke sana bersama seorang sahabat. Para sahabat di Madinah menyangka Nabi tidak akan sholat subuh di sini pasti di sana. Lalu mereka mendirikan sholat subuh dipimpin oleh satu imam. Ketika rokat kedua imam membaca surat, Nabi Salausam datang dan bergabung masbuk dengan seorang sahabat lain. Ketika imam salam, beliau berdiri dan sholat masing-masing dengan sahabat tadi dan hanya menambah satu rokat. Hadis itu adalah dalam kitab Sunan An-Nasai. Oleh karena itu, hadis yang ada menyatakan tidak ada estafeta berjamaah. Jadi ya, Tapi walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama Ada yang menyatakan Ya boleh ada yang menyatakan Tidak Kalau saya sendiri tidak Kalau masbuk ada banyak orang Sudah sholat sendiri-sendiri aja. Apabila seorang berusaha Untuk Berusaha tidak melakukan riba tapi pada suatu saat dia sangat benar-benar membutuhkan dana Untuk suatu hal yang sangat penting Misal bayar rumah sakit Dia sudah berusaha, sudah berdoa Tapi dia tidak mendapatkan pinjaman uang Tapi dia mau tidak mau pinjam pada riba Dan dia sangat menyesal bagaimana hukum Tetap dosa, tidak boleh uh, Ada banyak jalan Saya tidak tahu di sini Ketika saya ngaji di Bekasi Ada ibu-ibu Yang Saya sudah kredit mobil Saya belum tahu bahwa itu riba Sekarang sudah Terlanjur Apa dijual Di offer kredit Apa diteruskan gitu ya Saya bilang kalau ada solusi Seseorang yang punya uang banyak Pinjamkan sampai lunas Jadi nyicil ke dia Tanpa riba itu yang paling bagus di akhir acara langsung ada WA masuk ke saya. Ustaz, ibu yang tadi suruh hubungi saya. Saya akan bayarin. Tapi sayangnya itu ketika saya sudah di jalan. Sudah di jalan pulang. Gak bisa lagi menghubungi ibu itu. Bulan depan saya kesana, saya umumkan lagi. Ibu-ibu yang bulan kemarin ada kasus kredit mobil, mau dilunasi... Tolong hubungi saya, ada donatur nih, ibu itu siap. Sampai sekarang si ibu itu tidak menghubungi saya. Sementara ibu yang siap menghandle itu berkali-kali. Ustaz, mana ibu yang harus saya bantu, kok tidak ada aja. Dikejar terus saya. Saya bilang, saya juga tidak ada kabar, bu. Sampai sekarang itu. Jadi ada yang seperti itu. Mudah-mudahan di Bandung sini juga ada ya yang seperti itu. Itu solusinya. Jadi orang yang punya uang banyak, coba handle yang seperti itu. Insya Allah ibadahnya luar biasa, melepaskan seorang dari dosa dan maksiat, dan melepaskan seseorang dari kesulitan. Dua itu. Dan itu luar biasa hebatnya. Ana dulu pengajar di perguruan tinggi negeri Tapi sekarang sudah resign dari profesi tersebut Ana mengajar mata kuliah filsafat kepada mahasiswa Itu berlangsung bertahun-tahun bagaimana cara tobat dari perkara itu Karena sudah banyak yang mungkin tersesatkan pemikirannya Tobatnya ya Penuhi syarat obat, menyesal, berhenti, dan bertekad tidak kembali. Kedua, kalau bisa menuliskan ralat terhadap semua yang pernah dia jelaskan. Kalau dia bisa umpamanya menjelaskan bahaya-bahaya dari filsafat yang pernah diajarkan, itu bagus. Walaupun nanti siap ada orang yang membantahnya. Dan itu biasa ya. Tapi minimal kewajiban kita Menyampaikan ralatnya Sudah disampaikan, kalau memungkinkan Kalau tidak memungkinkan Ya sudah semampu dia Dahulu banyak Para ulama yang pernah Terjerumus lalu tobat. Seperti beberapa Imam eh, Ali Hasan al-Ash'ari Rahimahullah Awalnya dia mu'tazilah Lalu tobat dari mu'tazilahnya Melahirkan pemikiran asyairah Lalu tobat lagi Kemudian menjadi pengikut Akidah as-salafus soleh Dan itu diralat Di dalam kitab beliau Sebuah kitab yang berjudul Al-Ibana an-usulid diana Meralat pemikirannya yang dahulu Tapi sayangnya Pemikiran dahulunya menyebar la Ralatnya tidak terbaca Oleh banyak orang kecuali segelintir orang Ya Termasuk Imam Ash-Shah Imam Al-Juwaini, Imam uh, yang lain-lainnya yang dahulunya pemikirannya keliru dan menyimpang dalam masalah akidah, kemudian mereka dapat hidayah dan kemudian taubat dari hal itu. Bagi mereka yang sempat menuliskan alatnya, mereka menuliskan bagi yang tidak maka sudah semampunya saja. Saya memiliki penyakit lupa. Amalan apa yang utama untuk mengobatinya? Ingat. Ya hampir semua orang terkena penyakit hese Heseapal. Gancang pokok. Susah hafal mudah lupa. Apa penyebab dan obatnya? Penyebabnya banyak maksiat. Dan itu ditegaskan oleh para ulama. Imam Syafi'i demikian Imam Malik juga demikian ya. Berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, "Innī ra'aytu annallāha qad ja'ala fī qalbika nūran falā tudfīhi biẓulumatil ma'ṣiyah." Aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu, jangan kamu padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Imam Waqi ketika menasihati Imam Syafi'i yang terkena penyakit lupa Kata Imam Syafi'i, "Shakau tu ilawaki suahif di, far sadani ilatar kilmaasi, wahabaran ibi anal ilmanurun wanurullah layuh dalilasi." Aku curhat kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau memberikan nasihat agar aku memberi, meninggalkan maksiat. Lalu beliau menjelaskan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Tinggalkan kemaksiatan. Kedua, tingkatkan ketakwaan. Allah berfirman, "Wattaqullaha wayu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. "In tatqullaha yajallakum furqana." Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan, ilmu kepada kamu. Banyak ayat seperti itu, maknanya adalah kalau kita bertakwa, Allah akan memudahkan bagi kita untuk memahami ilmu, menguasai ilmu, dan memperkuat hafalan kita terhadap ilmu. ya Itu diantara beberapa obat bagi kelupaan. Ya, sudah sampai sini saja, beberapa menit lagi masuk waktu sholat duhur. Pertanyaan masih banyak tapi waktunya tidak mencukupi kita persiapan wudhu dan lain-lain. Solo kita jumpa lagi Senin yang akan datang eh Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdiq Ashadu allah ilaha ilaaat Astagfiruka wa tabu builaiq walhamdulillahirobbilalamin Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.